ini Reza udah ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta mau ke Hongkong Yeay Dan jujur aja nih baru pertama kali keluar negeri Ya yes, sedikit ada rasa takutnya sih Karena kita lama nanti di atas ya kan Tapi doain aja ya semoga lancar nanti perjalanannya Kita masih nunggu buat uh, boarding Mislim, ya ne delujejo tako, kot so delovali prej. In ne morem te pospraviti. Ja! V redu, moram to narediti. Vse to moram narediti. V redu, v redu, v redu, v apa sih ini? buntunya udah yang iya aku juga teh tahu tadi udah ngopi tapi ini teh hmm. masuk teh ganteng <susuk> <susuk> kapalku di sana, kau siung. Aku belum tahu dokongnya di yang jelas yang penting terbang kan turun aja. Entar turunnya di mana juga enggak ngerti. kita mau boarding. Mau masuk. Tapi mesti nanti jam berapa sih harusnya? Oh, jam 08.00. Tapi udah udah sarapan nih. Ayo. oke. Masuk. Bye bye. Banyak banget sih Okay, kasih. Yeah. Di dalam tas masih ada tas lagi <laughs> Luar biasa Ini tadi juga dalam tas masih ada tas lagi Make up Ini buat softland Ini buat softland Ini harusnya dibagasiin <laughs> Enggak tahu Penting Ini lebih dari 100% Ini harusnya Ini harusnya ken ya Nike rambut rambut Siapa itu? Ini eh, Pak Syantai ya? Oh, kenalan dulu dong? Kenalan Pak. Bams. Oh, uh, Bams. Pak Bams. Kalau uh, dari pesawat tinggal nunggu-nunggu tek. Dan nanti terbang. Sini bicarakan. Terus kita jalan dengan Anda. Nah, kita udah sampai di sana, perjalanan 4 setengah jam atau lebih kayaknya. terus ya. Pradi me se I la vre. Urang gabung. Iya, Oh, sasar. Oh, jalan-jalan. Kalau ngesasar, tanya sama Google, Mem. Oh iya? Ada Google, Mem? Iya, <laughs> ada Google, Mem. Oh, Jadi ah, ikutin terus ya ngopi-ngopi.